Bawang revolution mana suaranya? R&B community semuanya terima kasih. Kita loyang ban lagi. Dan juga semuanya buat sahabat ku Jilomanisi. SMB Indonesia sama datang. Guru sihan audi arindi silva wah luar biasa ya